Bismillahirrahmanirrahim Yogyakarta. Membimbing akidah, melebarkan syiar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu wa wa ala Sahabat radio muslim, para pendengar radio muslim di manapun Anda berada, rahimanirrohimakumullah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan fikih kesehatan kontemporer ke terkait puasa dan Ramadan. Membedah buku yang ditulis oleh beliau Dr. Rehanul Bahrain Dan kita telah sampai Di pertemuan yang ke-15 Membahas buku tersebut Ya, Semoga kita bisa Menyelesaikan pembahasan yang Sangat banyak ya, dari buku ini Dan bisa mengambil faidahnya Alhamdulillah kita telah sampai di e, Malam yang ke-16 ya, Menyelesaikan puasa Di hari Yang ke-15 ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar nikmat Islam yang nikmat sangat besar yang telah Allah karuniakan kepada kita karena banyak nantinya ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala bercerita ya tentang orang-orang yang tidak beragama Islam ya ketika ternyata mereka menyadari nikmat Islam itu sangat penting. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-2 ya. Orang-orang yang kafir itu berangan-angan Seandainya dahulu mereka dulu beragama Islam ya. Kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah orang, -orang dunia kepada kita agama Islam ini Dan kita jaga nikmat Allah ini dengan cara kita bersyukur A'ad pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah cara terbaik bersyukur Atas nikmat Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita Para pendengar dan muslim Dimanipun anda berada, mari kita bersalawat Dan menyampaikan salam untuk Nabi kita Yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan juga untuk uh, Para sahabat beliau Yang menemani perjuangan beliau Menegakkan kalimat tauhid dan agama Islam Serta untuk keluarga beliau Yang juga kita cintai Para ahlul bayid dan juga Orang-orang yang mengikuti jalan manhas sunnah beliau Kapanpun dimanapun hingga akhir zaman Para pendengar ada muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Kita akan melanjutkan pembahasan Dalam buku fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan Yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain MSC SPPK Hafidhullah ta'ala wa ah. Dan dalam pembahasan hukum puasa yang terkait dengan Sakit dan penyakit Kita menyisakan e, Dua pembahasan ringkas Mengenai orang dengan kondisi Sakit tertentu yaitu penderita epilepsi Dan penderita sakit emah Atau gastritis Dan nanti kita e, akan membahas juga Tentang orang yang sakit stroke Lalu kemudian kita masuk ke Hukum yang terkait dengan puasa dan makan Serta minumannya Mengenai cara orang yang berpuasa ya Bagi penderita epilepsi di bulan Ramadan ya, Orang yang terkena Penyakit epilepsi atau kita sering menyebutnya sakit ayan Memang harus banyak bersabar dan hati-hati Karena dia tidak tahu kapan penyakitnya ini akan kambuh dan di mana ia kambuh ya Walaupun dokter bisa menjelaskan hati-hati dengan kondisi seperti ini Kondisi seperti ini yang ya, dingin misalnya Atau apa yang bisa menyebabkan e, kambuh ya Walaupun e, -se kenyataannya juga jarang kita temukan atau maksudnya jarang bisa diprediksi benar apa tidaknya, terkadang juga tahan, terkadang juga tidak tahan. Nah jika kamu, ia ya akan kehilangan kesadaran, orang yang penderita epilepsi ini akan kehilangan kesadaran, badannya mengalami kejang-kejang, ya. sehingga penderita epilepsi ini harus ha ekstra hati-hati. Ya, tidak dibolehkan menyetir mobil, ya. tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang lama dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. ya. Karena akan e, menyangkut dengan keselamatan banyak orang. Demikian pula dengan kegiatan puasa selama bulan Ramadan. Ya, jika kambuh, e, bisa jadi puasanya batal karena ia terkadang tidak mampu melanjutkan puasa. Atau karena harus minum obat agar tidak kambuh yang dosisnya itu e, diminum tiga kali sehari. Ya, dan tidak boleh terlambat diminum. Dan berikut ini penjelasan Syuh Muhammad bin Salih al-Ruthay min Ya, Ada yang bertanya kepada beliau saya terkena penyakit epilepsi ya, dan saya tidak mampu untuk puasa penuh di bulan Ramadan karena saya harus terus menerus minum obat 3 kali sehari Setelah saya telah mencoba puasa 2 hari tetapi saya tidak mampu ya, karena ternyata kumat perlu diketahui saya adalah seorang pensiunan dengan gaji pensiun 83 dinar sebulan ya. ini golongannya di Arab Saudi cukup sedikit ya. saya punya istri dan tidak ada pemasukan selain gaji pensiun bagaimana hukumnya jika saya tidak mampu memberi makan 30 orang miskin selama uh, bulan Ramadhan. ya, selama uh, apa namanya jumlah puasa yang saya tinggalkan di bulan Ramadhan. dan berapa jumlah yang harus saya tunaikan. Ya. kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjawab, "Apabila sakit yang Anda derita bisa diharapkan kesembuhannya pada suatu hari, ya, dan umumnya epilepsi memang sulit, ya, sangat sulit disembuhkan dan akan menjadi penyakit yang menetap seumur hidup, ya. Namun dia bisa dikontrol dengan Uh, obat-obatan, tapi untuk disembuhkan itu sangat-sangat sulit, maka wajib bagi uh, anda untuk menunggu sampai sakit tersebut hilang, sembuh kemudian anda berpuasa ya artinya mengkodok puasanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang telah sering kita baca dan kita dengar adanya uzur buat orang yang sakit dan juga safar untuk mengkodok puasanya adapun jika engkau terus-menerus ya uh, sakitnya seperti itu dan tidak bisa diharapkan Kesembuhannya maka wajib bagi anda untuk memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang anda tinggalkan. Ya, anda telah melepaskan beban ya lepas dari beban ibadah. Ya, saya tidak mengira ada seorang pun yang tidak mampu ya insya Allah mampu ya. Tidak masalah bagi anda jika anda tidak mampu memberi makan orang miskin dalam satu bulan. Ya, anda bisa beri makan sebagian di bulan yang lain dan sebagiannya di bulan yang lain lagi. Ya. Tidak harus langsung satu satu kali selesai tidak ya tetapi sisihkan hal satu hari ini untuk berapa besok disisihkan lagi disisihkan lagi sehingga tidak sekaligus ya sehingga kesimpulannya yang terkena penyakit epilepsi khususnya yang sudah parah yang umumnya tidak mampu melakukan puasa di bulan Ramadan maka yang bisa dilakukan adalah membayar fidyah nanti kalau mau dikodok lagi ketika belum terkontrol kumat lagi kumat lagi kumat lagi sehingga yang seperti ini disarankan membayar fidyah ya Kemudian cara berpuasa orang yang menderita penyakit emah atau gastritis. Penyakit emah itu beratnya ada tingkatannya, ada levelnya, ya. Ada yang ringan, ada yang levelnya berat, ya. Bahkan ada yang bisa membuat pingsan, ya. ya. Sehingga cara berpuasanya disesuaikan dengan kadar penyakitnya. Ya kalau ringan, ya Insya Allah masih bisa terkontrol, sembuh dengan berpuasa justru ya malah dengan puasa malah bagus, ya malah nggak kumat dia, ya. Makanya ya harus puasa. Namun jika berat dan parah ya, ya sehingga pasien e, yang sakit ini kumat penyakitnya ini ya berat sakit mahnya sampai sakit perutnya mual lemes. Nah ini bisa membatalkannya dan koto ya di hari yang lain ketika sudah sembuh atau terkontrol. Dan di sini disebutkan membayar fee juga ya tergantung kadar penyakitnya seperti apa. Sehingga di sini ada penjelasan Syih Abdullah Bin Jibrin rahim beliau ditanya. Saya adalah seorang penderita penyakit mah. Para dokter telah menyarankan agar saya tidak berpuasa. Tapi saya tidak mematuhi saran mereka. Saya tetap berpuasa. Akibatnya sakit saya tambah parah. Apakah berdosa jika saya tidak berpuasa dan apakah parohnya atau penebus yang menggantinya? Maka jawabannya jika puasa itu memberatkan anda dan menambah parah penyakit Sementara anda dokter muslim yang dikenal ahli di bidangnya telah memberitahukan bahawa puasa itu dapat membahayakan kesehatan Dan menambah parahnya penyakit serta mengancam jiwa Maka anda boleh tidak berpuasa dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang anda tinggalkan atau membayar fidya Tidak ada kotok bagi anda karena tidak mungkin kan untuk kotok ya Apabila penyakitnya sembuh dan kesehatan telah pulih Nah maka baru ini ada kewajiban qada berpuasa di bulan yang lainnya. Hanya saja Anda tidak perlu mengqada untuk tahun-tahun sebelumnya yang telah Anda tinggalkan ya dengan cara membayar kafarah, tebusan atau semacam itu. Sehingga kesimpulannya para penderita penyakit ma atau gastritis ya dilihat level uh, beratnya, tingkatnya ya level berat derajat sakitnya seperti apa. Kalau memang dia berat sakit, ya sulit puasa Namun ada kesempatan untuk sembuh ya, Ada fase atau periodiknya dia e, Terkontrol Bisa berpuasa maka wajib kotak puasa Namun kalau sudah e, Apa namanya e, Ternyata tidak bisa ya Sangat-sangat berat Ternyata ya puasa sedikit kumat Puasa sedikit kumat ya berarti Tidak ada kesempatan puasa maka Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syihabullah Jibrin boleh membayar Fidiyah fi Tapi tetap harus berusaha mengontrol kondisi penyakitnya ikuti saran dokter yang telah terpercaya terutama dokter yang sudah muslim, ahli di bidangnya dan nantinya setelah terkontrol bisa menjalankan kodok puasa atau setelah datang puasa ramadan lagi, dia bisa berpuasa sebagaimana puasa normal orang-orang biasa kemudian ikhwan ifidin bagaimana cara berpuasa orang yang sakit stroke stroke itu memiliki berbagai macam manifestasi, tampakan klinis Ya dan dampaknya bagi orang yang menderita sakit tersebut ada yang parah, ada yang ringan, ada yang menyebabkan lumpuh seluruh tubuh, ada yang sebagian saja. Maka ada penjelasan yang menarik dari Syekh Muhammad bin Salih al terkait puasa pada orang yang menderita stroke. Ya pertanyaannya ada seorang wanita terkena penyakit stroke, ya dan dokter melarangnya untuk berpuasa. Bagaimana hukumnya? Uh, beliau menjawab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadhan. Allah diunzilah fil al-Quran, huda lina, sabiina, taminul huda wa furkon, faman syaidah mingku mushahrof al-yasum, faman kana ramadhan awalana min ayat min ukar. Yuridulillah bikkumulinsurah wal yuridul bikkumun gus. Walituk bilal ain datu min ala maha dakum, walla ala kum takskurun. Puasa Ramadhan, ya, ya e, bulan Ramadhan, ya, adalah bulan yang dalam yang diturunkan al-Quran dan itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas. Ya bagi manusia tentang Al-Quran itu sendiri dan perbezaan antara hak dan yang batil mana yang kebenaran mana yang kesesatan. Maka siapa yang diantara kalian menyaksikan ya eh, hadir ditinggal di tempat negerinya eh, bulan tersebut datang, ya maka ndaklah berpuasa pada bulan itu dan ini Faman Syaidah Minku Musharof Aliasum maka. Tidak ada pilihan bagi orang yang mampu Boleh puasa, boleh bayar fidyah, Tapi semuanya wajib berpuasa Ini ayatnya Akan tetapi barang siapa yang sakit dan dalam keadaan safar Bisa kodok di hari yang lain Sesuai jumlah bilangan yang ditinggalkan Disitulah Allah menginginkan kemudahan Dan tidak menginginkan kesulitan untuk hambanya Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan hendaklah kamu menganggungkan Allah atas petunjuknya Yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur Sehingga jika seorang ditimpa penyakit yang sulit disembuhkan, boleh baginya mengganti dengan memberi makan setiap hari orang seorang miskin atau fakir. Bagaimana cara memberinya? Bagikan beras atau beri makanan kepada mereka yang, dan lebih baik diikuti dengan lauk-pauknya sekalian atau undang orang miskin untuk makan siang atau makan malam di rumahnya. Ya, dengan jumlah orang miskin yang telah ditetapkan. Nah, gitu lho. Seperti itu cara orang yang sakit yang sulit disembuhkan untuk mengganti puasanya dengan fidyah. Nah bagi wanita yang tertimpa stroke ini, ya seperti yang disebutkan oleh penanya, maka harus memberi makan setiap hari seorang miskin selama puasanya yang ia tinggalkan. Sehingga kesimpulannya, para penderita penyakit stroke ringan, ya umumnya bisa masih mampu berpuasa, tetapi yang stroke-nya berat dengan kelumpuhan, ya sulit baginya untuk melakukan puasa, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan bayar fidyah. Vi, Ikhwan Ibn Din, para pendengar Radio Muslim, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyelesaikan pembahasan e, hukum yang terkait dengan penyakit dan e, sakit dan penyakit di bulan Ramadan seperti apa. Dan kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu hukum yang terkait dengan puasa dan makanan minuman. Di sini ada beberapa, nanti kita bahas mengenai pesan-pesan. Yang berkenaan juga cara makanan minum yang baik ketika berpuasa. Apakah memang harus berbuka dengan yang manis dan dingin? Ya, bagaimana statusnya eh, apa namanya minuman dingin dari pandangan medis? Ya, ya kemudian sahur dan berbuka dengan kurma itu seperti apa dan seterusnya. Ya, ikhwan fitdin, a'azanillahoyakum jamiaan terkait dengan eh, puasa makanan dan minum. Ya, terlalu banyak makan ketika berbuka puasa. Ya ini adalah kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan, ya. ya menu berbuka puasa di bulan Ramadan sudah disiapkan, ya, e, untuk sebuah keluarga ya, bisa jadi sangat lengkap bervariasi menurut selera ketika apalagi sedang puasa. Namun sebagian orang ya, ketika berbuka itu ya makan terlalu banyak, seperti dalam tanda kutip balas dendam ketika berpuasa. Ini adalah pola yang tidak sehat. Dampak buruknya ketika makan dengan cara seperti itu, yang pertama badan jadi lemas. Antum, yang kedua, gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, ya, kanas dalam tanda kutip ya, kaget. Perutnya menerima makanan setelah berpuasa tiba-tiba dapat makanan banyak. Kemudian yang ketiga, menurunkan semangat dan konsentrasi, khususnya ibadah jadi malas. Sehingga aliran darah akan difokuskan ke pencernaan dan kurang pasokan darah untuk ke otak. Dan dalam ajaran Islam yang mulia, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan secukupnya, tidak berlebihan. Ya demik demikian juga ketika berpuasa, ya cukupnya saja dan serang perlahan-lahan. Allah berfirman, Wa kulwasrobu wa datishrifu. Ya, Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, Silakan makan dan minum, tapi jangan ber berlebihan. Kata Ibn Katsir, Rahimallah menjelaskan tafsir ayat ini. Ya, sebagian salaf berkata bahwa Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran semuanya pada setengah dari ayat ini. Ya, karena banyak ilmu kedoktoran, ilmu kedoktoran penyakit itu muncul dari masalah di sepanjang eh, saluran pencernaan berkaitan dengan makan dan minum. Lalu kemudian ya Nabi juga menjelaskan bahwa perut manusia adalah wadah yang paling buruk untuk selalu diisi ya. Sebagaimana yang pernah kita baca hadisnya eh, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya kasih makanan ini minuman itu segala macam ya. Tapi tapi arahan dari Nabi saw cukup beberapa suap saja yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Kalau memang tidak mau mau tidak mau harus tambah, ya silahkan. tapi jangan lupa sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Ya, sehingga e, perut yang diisi penuh dengan makanan itu bisa merusak tubuh, ya. Dan bisa e, menyebabkan e, kerusakan dalam agama dan dunianya. Dunia dari sisi kesehatannya, agama dari sisi kemalasan untuk beribadah, semangatnya loyo dan seterusnya. Nah Imam Syafi'i menjelaskan bahayanya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau berkata, karena kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ya, sehingga ya e, sangat tidak disarankan untuk makan dalam kondisi ya e, apa namanya sangat kenyang. Ya. Tapi justru cukup makan secukupnya saja. Makan dalam kondisi berpuasa itu, ya, makan sedikit itu lebih cepat membuat kita kenyang daripada makan banyak. Sehingga harusnya, ya, ikhwan-ikhwan e, cara puasa yang benar-benar benar, ya, yang dia ikuti aturannya, ya, ikuti sunnah-sunnah Nabi akan bisa membuat kesempatan bagi dirinya untuk e, apa namanya dalam tanda kutip, efek sampingnya akan dirapatkan yaitu ada penurunan berat badan yang di, diharapkan dari puasanya sehingga kesimpulannya adalah terlalu banyak makan ketika berbuka puasa merupakan pola makan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan ya, sehingga hendaknya eh, hendaknya seorang muslim makan secukupnya pelan pelan ya tidak tergesa gesa dan cukup beberapa suap saja berikutnya kita akan sedikit rinci ya benarkah sunnah berbuka puasa dengan yang manis dan dingin yang perlu diketahui bahwa tidak adis tidak ada hadis yang berbunyi Berbukalah puasa dengan yang manis ya, Itu berbukalah dengan yang manis Nah itu tidak ada hadis seperti itu ya. Nah selain tidak ada Hadisnya Ungkapan ini bertentangan dengan nas, Hadis sahih lainnya Agar kita berbuka puasa pertama kali Dengan kurma basah atau rutab Jika tidak ada kurma basah Maka kurma kering atau tamer Jika tidak ada juga maka dengan air Air putih semua bisa mendapatkan air putih Dimanapun ia berada Ya setelah kurma basah kurma kering ya tidak diperintahkan untuk makan minuman yang manis misal madu sirup ya kan tapi diperintahkan air yang tentu tidak ma manis dalam sabda Rasulullah SAW yang dilahirkan oleh e, Abu Daud ya diselahirkan oleh e, e, Syekh Al-Albani cukup atau e, kurma muda kurma basah retamer kurma yang matang atau kering ya kalau gak ada juga ya sudah air putih saja ya. Sehingga pendapat e, berbuka dengan yang manis-manis ini merupakan pendapat e, Ar-Rawyani yang dikit, dikritik oleh para ulama ya Ibu Hajar al-Hitami menjelaskan apabila tidak ada tamar atau ruton maka dengan air Dengan ini tercapai pokok sunnah ya. Semua orang bisa melaksanakan sunnah dimanapun Anda berada Tidak ada punya kurma itu ya sudah air putih itu sudah sunnah Nabi Inilah yang disunahkan dengan berbuka Bukan dengan yang lainnya Tidak sebagaimana pendapat ar arrawiyani Yaitu mendahulukan makan manis Pendapat ini berdasarkan hadis sahih Yang telah disebutkan di atas ya. Sehingga itu adalah pendapat yang lemah Lalu fiddin, Bagaimana kalau orang-orang yang suka dengan makanan dan minum dingin dan manis ya. Di bulan Ramadan berbuka puasa dengan hal yang dingin dan manis Menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin Terutama di negeri kita Indonesia Ya memang benar bahwa yang dingin dan manis itu kombinasi yang tepat dan lezat untuk dinikmati. Dan ini juga konsep minuman modern sekarang dingin, segar, manis ya. Sehingga kalau katanya berbuka dengan yang manis itu bukan hadis Nabi tapi lebih tepatnya iklan minuman atau makanan. Terdapat hadis Nabi menjelaskan bahwasanya beliau memang suka dengan minuman yang manis dan dingin. Aisyah nah, radhiyallahu anha berkata, "Ana ahabbu syarabi Rasul sallallahu alaihi wasallam" Al-hulu, al-barit. Ya, yang paling disukai minuman oleh Rasulullah SAW adalah yang dingin dan manis. Disebut ya, ahman. Ya, ada beberapa pendapat ulama mengenai penjelasan makna dingin dan manis di situ. Salah satunya adalah air dengan campuran madu atau rendaman kismis ataupun kurma atau uh, sering disebut nabil. Ya, atau lebih keren bahasa kerennya kita Infus water. Infuse water, tapi yang di-infuse dengan uh, kurma atau kismis. Ya. Yang biasanya di-endapkan, disimpan selama semaraman terutama di bagian atas rumah sehingga akan dingin dan segar Dari Nu'amabillah anhu beliau berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamad lahu zabil fis saqai fayashrabuhu yawmahu wal ghada wa ba'dal ghada wa ba'dal ghad thalitha syariba huwa saqahu fa in fadra syai'un ya Uh, Rasulullah SAW pernah dibuatkan rendaman kismis dalam satu bejana, kemudian beliau minum rendaman tersebut pada hari itu dan esok harinya dan keesokan harinya juga. Pada sore hari yang ketiga beliau memberi minuman tersebut kepada yang lain jika masih ada yang tersisa beliau pun menuangkan menuangkannya. Nah, air dingin yang biasa diminum Rasulullah SAW dan para sahabat itu didinginkan semalaman dengan bejana kulit, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis uh, yang diriwayatkan oleh uh, Al Bukhari. Ya. Bosannya eh, apa namanya? air tersebut diendapkan dalam wadah kulit dan ditunggu semalaman ya. Sehingga Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan beberapa kemungkinan yang maksud di, dimaksud dengan dingin dan manis di situ adalah artinya bersumber dari mata air yang segar atau atau bisa juga sumur yang manis. Yang kedua, itu rendaman air campuran madu, kurma atau kismis yang eh, diendapkan ya. Dan beliau Ibnu Jauzi itu eh, Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah itu Uh, menguatkan pendapat ini. Yang kemungkinan yang dimaksudnya adalah air yang segar itu adalah mata air dan sumur uh, dari mata air yang manis, atau memang juga bisa rendaman campuran dari uh, kurma, toki, siras atau madu. Dan ini yang lebih kuat pendapatnya. Sehingga dari sini uh, kita jelas bisa jelas uh, bahwasannya yang dimaksud dengan dingin dan manis itu uh, apa namanya bukan uh, Sirup ya yang mesti dicampur segala macam, tapi ternyata uh, air bisa airnya yang memang segar, mata air yang segar, atau mungkin dengan campuran uh, kurma atau kismis atau yang dicampur dengan buah-buah lain yang yang manis yang lainnya. Ikhwani fi din azanillahum jami'an ya uh, akan panjang di sini mengenai apa yang dimaksud dengan dingin yang manis ya, sehingga yang disimpulkan di sini adalah tidak ada hadis dan sunnah berbuka dengan yang manis dan makan minum dan dingin boleh dikonsumsi asalkan tidak ber, berlebihan ya tidak masalah ya tapi juga terutama kalau memang manisnya itu dari gula perhatikan kadar gulanya jangan sampai berlebihan karena nanti akan menyebabkan konsumsi gula yang lebih itu bisa uh, dalam risiko jangka panjang uh, menyebabkan penyakit diabetes ya sehingga silahkan tidak ada hukum asalnya silahkan berbuka dengan apapun ya. Kalau mau ikut uh, modelnya Nabi ya cari kurma, nggak ada kurma ya sudah air putih saja. Semua orang bisa mendapatkan air putih. Kalau memang orang yang punya hobi kebiasaan minum makanan yang manis, ya, minum yang dingin, yang manis, ya silahkan. Tapi jangan berlebihan. Perhatikan porsinya. Perhatikan juga makan yang akan dimakan setelah puasa, ya, sehingga itu uh, jumlah kadar gula yang masuk tidak berlebihan dan itu akan menyebabkan uh, bahaya bagi kesehatan di jangka yang panjang